You. <laughs>

Good luck to you, where

Hey, alhamdulillah. Alhamdulillah. bisikin di belakang, itu Sarah itu juga punya artinya loh ya. Bang, ya. Gimana, G? S A R A H. S, -A -A -H. S. S. Setiap penampilannya ditunggu-tunggu. A Aura wajahnya itu seperti bintang. R, R. Luar biasa. R M L itu L. Itu L. <laughs> L. R. R Ramzi sampai terpesona sama ya

bisa dibayangkan. Ha. Ha, ha. enggak sanggup lihatin saya dari. <laughs> Makasih hilang. Okay. Oh, kalau gitu enggak pakai janjian ya? langsung <laughs> nah, nah, sulit gitu ya? oke oke. Iya okay, okay, iya iya. <laughs>

ya oke okay. untuk saya cerdas ya iya kata banget siapa? kata siapa kata saya tadi saya pendapat itu loh dapet aktor apa? terpuji oh, iya. Oh, iya. Cerdas, cerdas cerdas sendiri iya. ada artinya kan cerdas cerdas C E R D A S C C, -c. C. semangat yuk <laughs> <laughs> oke <Okay>, kita <laughs> langsung ke komentar berita

Eh, saya mau ngasih selamat dong. Alhamdulillah dan love story sudah 1 juta lebih. Oh, terima oh, kasih. Alhamdulillah. Selamat. Eh, selamat juga ada senator baru bertanya. Iya, tadi jam tujuh tanya. Selamat sih. Iya. Selamat okay. sih pagi. <laughs> <laughs> Benerin cerita. Assalamualaikum Sarah. Assalamualaikum bunda. Sehat ya Sarah. Insyaallah sehat. Ini lagu banyak tantangannya. Malam hari ini kamu sebetulnya sih bisa nyanyi. Kamu bisa menjingkok ya.

Nyanyi dandutnya juga sudah bagus Cuma di sini banyak nada-nada yang falas Ketika berdebar itu kamu awal sudah mulai falas Kemudian refnya juga masih kurang tinggi Banyak yang kurang tinggi Masih belum ngecun kalau saya bilang ya Tapi untuk cengkok-cengkoknya kamu sudah mulai bagus Terima kasih bunda.

Saya rasa itu saya berharap kalau kamu mau berlanjut kamu harus lebih bagus dari yang sekarang. Karena hmm. sudah berkali-kali kan ada di pentas Jadi hmm. kamu harus grafiknya harus makin lebih baik. Oke. Okay. Oke. Okay? Mohon. Terima kasih Bunda. Belajar Selamat belajar. belajar. Da -da -da.

Mangga Cipar, Ciparamida, Sarah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, terkesima berdebar hati berdebar. Tadi ujungnya kurang sedikit uh, cengkoknya ya, ujung-ujungnya aja.

Kalau pembawaannya sih Sarah sudah tenang membawakannya. Kayaknya lagu ini Sarah membawakannya percaya diri ya. Tapi saya nggak tahu tadi kayaknya ada yang uh, salah syairnya. Apa tulisannya di sini atau saranya yang salah? Apa kalimatnya? Mbak Cipat? Yang di bagian oh di sini nggak ada lanjut catatannya lagi ya. Ya, yeah. iya. Yeah. Uh, Coba maaf. Sarah di uh, part pertama yang nilai

untuk menyampaikan rasa itu. Hmm. Eh, tapi Sarah tadi mengungkapkan, iya yeah, oh, di situ ada, ya. Ada beberapa versi. Iya. Oh, jadi Sarah ikut versi yang mana, sayang? <laughs> uh,

Yang dibawakan versinya sama yang siapa Yang menyampaikan Yang mm -hmm. uh, Pak Haji Roma mm -hmm. Tapi tadi di backstage latihan mm -hmm. uh, Malah kesando ada yang apa Nyanyi Versinya versi, siapa Versinya versi siapa Yang lain Mungkin jadi malah ke ikut -ikutan. Ke bawah Iya disitu ya. ya sedikit Jadi diperhatikan saja Mungkin kalau Sarah sudah dengar versi yang pertama Itu saja yang jadi uh, patokan Iya

biar nggak terpengaruh sama uh, Syair yang lainnya lagi, oke kemudian uh, saya sih melihat di sini aman, revinya juga Sara aman ya, cuma belajar lagi cengkoknya yang lebih luas ya deh Iya. <laughs> Malam ini tampilan Sara bagus, sukses buat Sarah Mudah-mudahan pendukungnya banyak ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, ada manfaatnya juga kamu masuk card ya.

Yeah. Godoknya lebih lama jadi Godok. mateng mm -hmm. pertahankan. Iya, insyaallah. yang kedua mbak ketiga. Inul eh ketiga mbak, mbak Inul. Inul. Selamat malam Sarah. Selamat malam Bunda. Iya, um, Sarah malam hari ini kamu nyanyinya lumayan, ya belum bagus banget.

Tapi, Tapi sudah lumayan lebih baik Dari sebelum-sebelumnya ah, Jadi ada progres ya Ya lumayan nah. progresnya Tetapi kalau ngomongin progres Kemarin yang terakhir nyanyi lagu apa ya Itu bagus banget Trauma, Hah? Trauma. Trauma. Nah itu penjiwaannya Lumayan bagus Malam hari ini sih uh, Kalau saya lihat kenapa saya bilang lumayan Karena kamu memang banyak kekurangannya

jiwanya mungkin lebih di lebih dalam lagi ya karena kalau menyanyi lagu ini tuh musiknya mendayu lembut seperti yang saya komentar kemarin pada saat babawal kat tidak harus kamunya lemes kalau ini saya lihatnya tuh agak sedikit lemes jadi rasanya kurang mantap gitu ya jadi rasanya itu harus kamu rasakan banget bagaimana sih rasanya orang um, lagi jatuh cinta terus uh, pengen mengungkapkan kata-kata itu

mimik mukanya semuanya ekspresinya juga harus dapat kalau kamu tadi itu kan mendayu-dayu aja lemes aja gitu dan lagunya yang kamu bawakan juga ikut lemes jadinya coba uh, apa namanya tadi ada waktu di refren yang bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu tadi itu uh, di di situ kamu agak sedikit telat coba masa di situ

Suraku rangkai tu rasa tapi di hadapanku sebuah ku yang tak nah, di sini kamu harus ngikutin deng deng deng, deng. Temponya di situ. Hmm. Coba kalau Mas Hadi yang benarnya -benar gimana Mas Hadi? Jangan kantuk

Apalagi mencukup Bahkan memandang matamu Ternyata aku tanahmu Jadi menyatu ya? Ya Gak musik-musik Dirasain, jadi jangan kejar-kejaran Harus nempel dengan musiknya nak Itu namanya dinamika ha, Itu dia, jadi, jadi kamu namanya. harus juga meraba, Harus bisa merasakan Kalau kamu sudah bisa merasakan nikmatnya musik

Bermain, kamu kalau bisa bermain itu kawin banget lebih merdu, lebih syahdu lagi, gitu. Nah di situ tadi kamu kekurangannya di situ dari uh, yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya di awal tadi berdebar hati berdebar. Itu di situ sentuhan pertama itu benar-benar kamu harus benar-benar berdebar gitu. Jadi bukan coba mas tadi di awal tadi. Coba. Berdebar hati. Berdebar

begitu harus menunjukkan rasanya jadi rasanya itu gimana sih kalau ber, berdebar-debar gitu jiwanya tuh kayak uh, gitu coba sentuhan di sekali lagi berdebar hati berdebar deras darahku mengalir bergetar tubuh bergetar

cilala hati sungguh aku malu malu malu malu mengatakan padamu sungguh aku ragu ragu ragu ragu terusarkan hasratku dah di situ tuh semuanya harus bermain lagu ini

Lagu ini syahdu banget Kalau seandainya kamu tadi 100% dari penjiwaan Kamu kawin dengan musiknya Suaramu sudah bagus, mendayu, lemes Aduh, seperti kamu nyanyi trauma kemarin Pasti 100% dan nilainya Dan malam hari ini kamu lumayan Lebih bagus lah daripada sebelum-sebelumnya ya Harus banyak belajar lagi Sarah

itu aja terima kasih Bunda oke okay, terima kasih Mbak Inu dan biar biar biar biar biar jangan, jangan, jangan main lagi ya oke okay, nah, kita lanjut ke Bunda Hati Jiji musik dikit Jiji apa asik dikit kali buat apa ini gue pegel sama salah sendiri Bunda Hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Sala. warahmatullahi wabarakatuh sesaat lagi tetap di on service top 25